outletnya dibatasin, itu kan pasti berarti bahwa perkembangan dari bidang bisnis ini akan terganggu ya. Lebih baik diatur supaya misalnya diberikan kepada orang yang tepat atau apa, kalau masalahnya NPL, NPL-nya diberesin gitu, tapi jangan perkembangannya dihambat, ya kan? Itu npl Kalau misalnya lembaga leasing tersebut, kasarnya asal memberikan kredit gitu loh. Ini yang harus dibikin aturan supaya NPL-nya itu nggak naik. Jangan bisnisnya yang dimatiin. Sekarang kan begini, NPL itu biasanya disetujui sekian persen gitu ya. Nah, kalau memang persentasinya bisa dipertahankan, kenapa nggak gitu ya? Saya nggak melihat problemnya gitu loh. Karena NPL itu kan pasti mempengaruhi profit and loss-nya dia kan. Itu kan asalnya kredit yang nggak tertagih itu. Kalau dia lebih prudent, ya lebih hati-hati, NPL-nya nggak akan naik. Tapi jangan jumlah outlet-nya dibatasi, mutu daripada kredit itu ditingkatkan. Lalu, apakah saat ini jasa dari perusahaan multifinance masih sangat penting bagi masyarakat, Pak? Oh, uh, sangat. Sangat dibutuhkan. Karena dengan multi finance ini, orang bisa membeli barang dengan istilahnya mencicil kan. Pasti sangat dibutuhkan. Tapi saya rasa ya, kalau mutu dari kredit tersebut ditingkatkan, otomatis yang Pak Sampah itu tidak akan masuk. Sehingga memang mungkin volume-nya akan mengecil sedikit gitu loh. Tapi jangan jumlah outletnya yang dibatasin. Demikian Bintoro Citrowiryo, saya Kiki Wijaya.